sayang yang pasti eh kamu komputi eh, kamu komputi lelaki mana yang tak sakit hatinya bila sang kekasih mulai menjauh sudah banyak berkorban